Bismillahirrahmanirrahim Wa khayyikum jamian Bita hiyatul islam Tahiyyatan min indillah Tahiyyatan ahli jannah Tahiyyatan mubarakatan tayyibah Tahiyyatan salamatan daimatan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Silakan pak, maju ke depan pak uh, Yang mau ikut kajian Biar dapat konsumsi pak <tuh> Konsumsinya apa? Sate padang gari. Masih goreng Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan naimin, hamdan syafirin, hamdan juafirin Ima huwa yukafiru mazidah Ya Rabbana laka alhamdukama yin maghili jalabi Wajikal karimu azimu sultanik Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa aladhi nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa nabiya wa rasulika An nabiya l wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa isir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Wa <coughs> ni ala khibba saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita Meringankan langkah kati kita Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini Kita laksanakan kewajiban kita menegakkan Salat maghrib secara berjamaah Dan kemudian kita akan Lanjutkan dengan Melakukan aktivitas Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Aktivitas yang Dibanggakan oleh Allah SWT Di hadapan makhluk mahluknya Yaitu kita berkumpul di tempat ini Untuk membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Dan mentadaburi Al-Quran kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam majita ma'a fi baitin min buyutillah, tidak pernah ada satu kelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah rumah Allah. Allah yang mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatada rasulah mereka mempelajarinya illa nazadat alaihimu sakinah kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan wa rasyiyatumur rahmah dan Allah akan Liputi mereka dengan kasih sayang. Wa haffat umul dan malaikat akan senantiasa dekat-dekat dengan mereka. Kalau malaikat dekat berarti syaitan akan men menjauh, ya. Jadi kedekatan malaikat mengakibatkan kita terhindar dari godaan syaitan. Wa haffat umul malaikah wa fi man dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangga banggakan kita, ya, yang duduk di tempat ini untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka ikhwaliman rahimakumullah tidak ada majelis yang paling baik kecuali majelis ini, tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan ini, tidak ada pembicaraan yang paling baik kecuali pembicaraan ini. Bahkan berkumpulnya kita di tempat ini jauh lebih baik daripada berkumpulnya manusia, ya, di Hotel-hotel mewah misalnya, atau di istana-istana yang megah, atau di gedung-gedung parlemen, ya, yang besar. Maka seluruh pertemuan-pertemuan itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan pertemuan ini. Ya, tidak ada yang bisa membandingi pertemuan ini kecuali pertemuan yang semisal dengan pertemuan ini, di mana kita akan membahas ayat-ayat Allah. Ikhwatuliman rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai membahas. Tafsir dari surat Al Fatihah. <coughs> eh, ini adalah surat yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat manusia. Surat yang kita baca dalam sehari, sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari kita membacanya. Mati lagi. Bagus. Mati lagi. Eh? Eh, Ayo ingat. Oh gitu mudah-mudahan dengan kita membahas tafsir dari surat al-fatihah ini, ya karena surat al-fatihah tadi dibaca dalam sholat kita, mudah-mudahan sholat kita akan makin khusyuk, sholat kita akan makin berkesan, membawa tafsir, membawa bekas bagi hidup kita, ya karena hanya sholat yang khusyuk yang membawa bekas dalam hidup manusia, ya kata Allah subhanahu wa taala, inna sholatatana Anil Fakshah Iwan Munkar Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apakah sembarang solat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar? Tentu saja tidak. Solat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, yang bisa melindungi manusia dari godaan syahwatnya, dari godaan shubhat adalah solat yang khusyuk, solat yang berkualitas. Ya. Oleh karena itu, salah satu cara agar sholat kita berkualitas adalah kita memahami apa yang kita baca dalam sholat kita, kita memahami doa-doa dan pikir-pikir yang kita baca dalam sholat kita, ya termasuk surat al-fatihah ini karena ini merupakan surat yang wajib kita baca dalam sholat kita, ya ketika kita memahami surat al-fatihah maka akan berkualitaslah sholat kita, ya. kita akan awali sebagaimana biasa membahas surat al-fatihah ini dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi untuk memandu membaca ini saya ingin dibantu oleh qari kita Ustaz Narwan Bugis. Nah, ya. Ustaz Narwan ini suaranya luar biasa indah. Tapi sayangnya masih jomblo, Pak. Ya. Yes. Ya, Silahkan, Ustaz Narwan. Nah. Narwan baca, kita ulangi sama-sama ya. Sama-sama. Akuh bina dia dari syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ia na'budu wa ia kau nistain. Ia kau nabil, ia kau nistain. Ihdi nistraat عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين apa yang telah kita baca ya, dengan balasan yang berlipat ganda. Tuan yang rahib pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas ayat yang kedua di surat Al-Fatihah. Ayat yang kedua di surat Al-Fatihah adalah firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rabb penguasa Seluruh alam Saya ulang sedikit Apa yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu Makna dari Alhamdulillah ini Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir Makna Alhamdulillah Makna Alhamdulillah adalah Asyukrulillah Bersyukur kita kepada Allah Khalisan Dengan murni Dengan ikhlas kita hanya bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada yang lain. Tidak layak bagi kita bersyukur kepada selain Allah. Hendaknya ungkapan syukur kita yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah. Duna sairima yuhabadumin dunni. Tidak bersyukur kepada segala yang disembah selain Allah. Kita tidak bersyukur kepada Sembahan-sembahan selain Allah Sembahan-sembahan selain Allah ini Apa istilahnya? Tawgut ya, Tawgut itu adalah Kullu ma yuhbadu min dunillah Segala sesuatu yang disembah selain Allah Dan macam-macam ini tawgut ini kan Baik itu berhala-berhala ya Bisa jadi juga Apa namanya? Manusia ya Macam-macam Kita tidak Berterima kasih kepada selain Allah Waduna kulima barahamin halki dan tidak pula rasa syukur kita yang tulus ini kita ungkapkan kepada apa-apa yang diceritakan apa-apa yang diciptakan oleh Allah mengapa kita bersyukur kepada Allah bima anama ala ibadhi atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya minan ni'am dari kenikmatan yang banyak allati la yuhsiha aladad yang kenikmatan ini tidak pernah bisa dihitung oleh bilangan manapun. Jadi kita menghitung dengan bilangan manapun tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa bi adadiha ghairuhu ahadun. Dan tidak ada pula satu orang pun yang bisa menghitung jumlah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ketika itu kita bersyukur kepada Allah, kita menyadari segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini demikian banyak, tidak tidak akan pernah bisa kita hitung. Ya. Dan karena itu kita ucapkanlah Alhamdulillah ini dengan sungguh-sungguh. Segala puji bagi Allah. Ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Sungguh-sungguh. Dahulu -sungguh. ya. ada seorang tabi'in. Pernah menemukan seorang laki-laki tua Yang sendirian tinggal di dalam tenda Laki-laki ini ya, Keadaannya buta Buta Lumpuh ya, Tidak bisa melakukan apapun Kecuali hanya lisannya saja Yang mengucapkan hamdalah Dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku yang nikmat tersebut tidak diberikan kepada hamba yang lain masyaallah padahal ini lelaki buta lelaki yang sudah lumpuh lelaki yang sakit-sakitan dan dia tinggal sendirian di tendanya dalam keadaan miskin akan tetapi ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah Segara puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat yang tidak diberikan kepada hamba yang lain Nita BNI ini terkejut gitu mendengar ada ucapan seperti itu maka dia longgok tenda itu dia lihat ternyata yang mengucapkan adalah lelaki ada yang tua dengan kondisi yang menurut kita mengenaskan gitu. kemudian ditanya wahai kakek apakah engkau memiliki anak yang membantu kebutuhanmu Ya kata kakek-kakek itu saya punya cucu cucu saya beberapa jam yang lalu baru saja meninggalkan saya. Dia berburu, dia ingin mencari ingin mencari makan. Nanti di akhir kisah baru ketahuan ternyata cucunya juga sudah sudah meninggal dimakan oleh binatang buas. Dia berada dalam keadaan sendirian tersebut akan tetapi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantas ditanya, "Wahai kakek, kenapa engkau Mengucapkan bikir dengan, uca dengan ucapan seperti tadi Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku ni'mat Yang tidak diberikan kepada hamba yang lain Apa kata lelaki itu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepadaku ni'mat berbicara Padahal banyak orang yang tidak bisa bicara Yang tidak bisa bicara ada atau tidak Pak? Ada ya Banyak atau tidak? Banyak banyak orang yang bisa bicara banyak orang yang ketika lahir dalam keadaan kuna bicara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadaku untuk mendengar padahal banyak orang tidak bisa mendengar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku iman padahal banyak orang tidak beriman. Kan yang tidak beriman banyak atau tidak, Pak? Ada orang punya harta banyak, punya kedudukan tinggi. Tapi tidak beriman. Ini artinya iman itu memang tidak diukur dengan banyaknya harta. Ada orang punya kecerdasan tinggi gitu. Gelarnya luar biasa. Cerdas, jenius. Akan Tapi tidak beriman. Ini berarti pula iman itu tidak bisa diukur dengan kecerdasan seseorang. Yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Allah pilih dia untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata lelaki ini juga, bukankah Allah telah memberikan kepadaku nikmat kehidupan? Padahal banyak orang yang hari ini tidak Allah berikan nikmat kehidupan. Ya. Yang mati sedikit atau banyak ya, Pak? Banyak. Dari sejak Nabi Adam dilahirkan sampai hari ini sudah ribuan miliaran mungkin orang yang mati. Dan kalau kita datang ke perkuburan gitu ini kan kita nih di karet nih dekat kuburan, Pak mesti sering-sering juga jalan-jalan ke kuburan pak soal ziarah kubur ini terus terang ada dua kelompok yang ekstrim ada satu kelompok yang ekstrim apa namanya saking ekstrimnya gitu hobi gitu ziarah kubur jadi ziarah kubur jadi jadi apa namanya jadi wisata gitu wisata ruhani kemana ziarah kubur ada yang hobi betul Sampai dikit-dikit ziarah kubur. Dikit-dikit ziarah kubur. Sampai sampai kemudian beranggapan bahwa kuburan itu jauh lebih utama daripada masjid. Sehingga dia berdoa di kuburan. Padahal mana yang lebih utama kan? Pak? Kita berdoa di masjid atau kita berdoa di kuburan? Jelas. Berdoa di masjid. Ya, tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah kecuali masjid. Ya, kan tempat yang dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Sedangkan tempat yang tidak Disukai oleh Allah tempat yang dibenci oleh Allah itu adalah apa pasar. Nah ini ada ada orang yang saking hobinya gitu ziarah kubur sampai ya, ke kuburan terus gitu. Tapi ada pula sebaliknya orang yang karena berupaya menjaga akidahnya gitu, ini niatnya sebetulnya baik. Sampai kemudian akhirnya enggak mau ziarah kubur, jarang ziarah kubur, bahkan kuburan orang tuanya sendiri. Tidak diziarahi. Nah ini juga musibah pak, masalah. Ya. Karena kita dapati dahulu, ya, para sahabat menziarahi kuburan-kuburan saudara saudara mereka. Ya. Ainsya Rabbiyal Allahu Anha itu menziarahi kuburan saudaranya Aburahman dan Nabi saw masih hidup ketika itu, beliau membiarkan. Ini artinya boleh kita berziarah kubur. Ya, kata Nabi saw. Alaihissalam gunting tukar hikmah ziarah atau kubur fuzuruhat. Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kan? Tapi sekarang aku perintahkan kamu untuk menziarahi kubur. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Nah, pak ini nyakmat hidup ini ini nyakmat yang luar biasa besar. Maka datanglah kita ke kuburan-kuburan. Kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan pada kita nyakmat kehidupan. Coba lihat. Kalau ke kuburan itu biasanya saya hobinya itu lihat batu nisan. Batu Nisan, cari yang namanya sama dengan kita. Ada atau tidak, Pak? Ada, Pak. Banyak, Pak. Ya, saya ke kuburan Karet Bifak, nama? nama Muhammad Setiawan. Ada dua, ada banyak. tidak? Tuh? Muhammad Setiawan. Oh, geter, tuh Pak. Muhammad Setiawan, udah meninggal. nih. Cari yang tahun lahirnya lebih muda dari kita. Pak. Banyak atau tidak, Pak? Banyak, Pak. Kita lahir 1975, ada nggak yang lebih muda dari kita? 1976, 1977, udah meninggal. Ada, banyak, Pak. Ingat kita dengan hormatnya. Ya, makanya tadi laki tua tadi ya berkata apa? Allah telah berikan kepadaku nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, kita, Pak, ini nikmat yang Allah berikan pada kita jauh lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada laki tua tadi. Allah berikan pada kita nikmat penglihatan. Allah berikan pada kita nikmat mampu berjalan. Allah berikan pada kita nikmat ya, mampu mencari nafkah, berkeluarga dan seterusnya ka ini nikmat yang hendaknya senantiasa kita syukuri. Wa Ibnu Jarir rahimallahu taala dan berkata pula Imam An-Nujairir, "Alhamdulillah yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah sana'un asnabihi ala nafsi." Alhamdulillah adalah pujian Allah kepada dirinya. Wa dan di dalam ungkapan alhamdulillah itu amara ibadahu ayyuthnu alai. Di dalamnya ada perintah kepada hamba-hambanya untuk memuji Allah. Fakahannahu qala seakan-akan Allah berfirman kepada kita, kulul hamdulillah ucapkanlah alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah kita memuji Allah dan di dalam ungkapan alhamdulillah itu ada perintah Allah supaya kita memuji memuji Allah. Sekarang kita lihat apa kata para ulama salaf tentang ucapan alhamdulillah ini. Qala Umar li alin. Berkata Umar kepada Ali bin Abi Talib wa ashabuhu indahu dan sahabat-sahabatnya Umar ada di sekitar Ali. Kata Umar, la ilaha illallah wa subhanallah wa wallahu akbar. Ucapan tahlil, tasbih dan takbir kita telah memahami maknanya. Fa maka apa makna dari ucapan alhamdulillah? Qala Aliun Ali berkata Kalimatun Ahabbah Allah Ta'ala di nafsihi. Kalimat Alhamdulillah adalah ucapan yang Allah paling sukai untuk dirinya. Waradiah nafsihi, ucapan yang paling Allah riba'i untuk dirinya. Wa Ahabba antu kal dan ucapan yang paling Allah sukai untuk diucapkan oleh hamba. Ini. Inilah ucapan Alhamdulillah. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan Alhamdulillah, Allah akan lipat gandakan nikmat bagi dirinya. Gitu kan? La insyakartum la azidannakum. Karena Allah sayang dengan orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Ini ucapan syukur kepada Allah. Apapun keadaan kita, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala macam keadaan. Qala Ibn Abbas, ibnu Abbas berkata, Alhamdulillah kalimatus syukri, Alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Wa iza qalal abdu, Alhamdulillah, Dan apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, Qala Allah, Allah berfirman, Syakarani abdi, sungguh hambaku telah berterima kasih kepadaku. Kemarin kita sudah bahas ya, Bahwa orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang pilihan Allah kelompok elit ya apa namanya kelompok minoritas tapi kelompok minoritas yang terbaik ini karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa kalilun min ibadiyas sungguh sangat sedikit diantara hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur ini kelompok elit nggak semua orang mampu untuk bersyukur kepada Allah hanya orang-orang pilihan saja yang mampu bersyukur. Oleh karena itu, salah satu sifat Allah adalah asyukur ya Allah. Ya Allah perintahkan kita untuk bersyukur, tapi Allah juga punya sifat bersyukur. Asyukur Allah itu punya sifat asyukur. Apa makna Allah itu punya sifat bersyukur? Ya, shakara itu pak, bersyukur itu secara bahasa artinya membalas dengan yang lebih baik. Itu itu makna syakarat, makna bersyukur, makna berterima kasih. Kita disebut sebagai orang yang tahu terima kasih kalau kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Itu itu orang yang tahu berterima kasih. Ya. Maka dalam bahasa Arab ada ungkapan syakaratin naqah. Pohon kurma yang bersyukur. Maksudnya apa? Itu pohon Yang minum air sedikit Tapi buahnya lebat Ini pohon yang bersyukur Ngambil airnya sedikit Tapi buahnya lebat ya. Tahu ada ungkapan apa lagi? Kalau kita sekarang punya mobil Syakaratis sayyarah Mobil yang bersyukur Apa itu? Mobil yang iri ya. Ya. Bensinnya sedikit Tapi jalannya jauh nah, Ini mobil yang bersyukur Nah Allah itu asyakur yang maha bersyukur Maknanya apa? Lah, Allah itu membalas kebaikan hambanya yang sedikit Dengan kebaikan yang sangat banyak Kayak gak Pak? Kalau kita disuruh membalas kebaikan Allah Ini akan mungkin Pak Kita sujud selama 40 tahun saja Membalas kebaikan Allah berupa Allah izinkan mata kita berkedip saja, gak bisa kita balas dengan sujud selama 40 tahun ini mata berkedip ini kan jarang kita syukuri pak. kita gak pernah perintahkan mata kita berkedip, tiba-tiba kedip saja. ini amat yang luar biasa besar ya, ini amat gatel aja itu pak ini amat luar biasa besar ya, dari mana kita tahu kalau gatel itu harus garuk gitu ini nah, nikmat luar biasa besar. Coba pikirkan lah, ya. nikmat makan kita makan, makan sambel ya. itu nikmat atau tidak pak? Nikmat itu. Coba renungkanlah nikmat sambel itu. Bagaimana Allah berikan hidayah kepada manusia untuk bikin sambel? Pernah nggak berenung? Itu dulu manusia pertama kali waktu bikin sambel gimana sih ceritanya? Kok bisa akhirnya bikin sambel gitu? Kan ini dari cabai apa nyobain dulu cabai pedes, uh pedes. Kalau udah pedes harusnya dibuang kan? Ternyata dicampur dia sama bawang, dicampur dia sama garam, dicampur dia sama terasi, akhirnya jadi enak. Ini, ini kita ngomongin nasi goreng ini ya nggak ada sih makan nasi gorengnya. Titi luar biasa ini, ini hidayah dari Allah sehingga kita bisa bikin sambal ini. Luar biasa. Ini banyak, aqmat aqmat yang kecil-kecil yang kadang-kadang kita nggak, syukuri itu dalam surat yang sering saya baca ya. Ini surat Surat favorit saya Alhafumul takafur Hatta zurrtumul makabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal La Latarunnal jahim Thumma latarunna a'inam yaqin Thumma latus'alunna yawmai din Anin na'inim Kemudian kalian nanti akan ditanya oleh Allah Tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian Nikmat apa yang dimaksud di ayat ini? Ini kalau kita baca tafsirnya, Munukatir itu menceritakan satu kisah. Ya, kisah Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, kan gitu. Kita ya? pernah dengar nih kisah. Rasul keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, beliau ingin pergi ke rumah Abu Bakar, ingin minta makanan. Ternyata Abu Bakar keluar pula dari rumahnya dalam keadaan lapar. Ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, mau kemana engkau? Tahu bakar, saya ingin pergi ke rumahmu Ngapain, di rumahku gak ada makanan Saya ingin numpang makan di rumahmu Kata Rasulullah, saya juga keluar dari rumah ingin ke rumahmu, ingin numpang makan Jadi dua-dua ini, laki mulia dalam sejarah umat manusia Keluar dari rumahnya siang hari Karena tidak ada makanan Kalau kita gak ada makanan di rumah, kita banting piring Tanya istri kita Duit buat apa aja, sampai gak ada makanan Ini, laki mulia ini Keluar dari rumah, cari makanan Akhirnya, kedua ini Bersepakat kita ke rumah Umar, pergi mereka ke rumah Umar, ternyata Umar keluar juga dari rumahnya, ditanya Umar mau kemana, saya mau ke rumah engkau ya Rasulullah, ngapain mau numpang makan kami ingin ke rumahmu, ingin numpang makan juga, gak ada makanan ya akhirnya disepakati, pergi kemana ke rumah Abdurrahman bin Auf seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya Raya ya. Abdurrahman bin Auf, kapan-kapan kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ini luar biasa Pak beliau Hijrah dari Mekah ke Madinah enggak bawa uang sepeser pun, hanya bawa baju yang ada di tubuh. Bawa. Ya, kemudian ditawari oleh saudara seimannya untuk apa? Untuk ambil hartanya. Kata saudara seimannya orang Ansor ini saya punya harta banyak setengah saya kasih kepada kamu. Punya rumah besar setengah saya bagi buat kamu. Saya punya istri dua, satunya akan saya ceraikan saya kasih kepadamu. Tapi kemudian apa kata Abu Hamzah bin Auf Enggak. Enggak usah kasih. Ya. Dul Dul dani Dul Tunjukkan kepadaku mana tempat pasar mana pasar. Dia enggak enggak aji lumpuh ambil hibah dari orang. Beliau ingin ditunjukkan mana pasar dan kemudian beliau berusaha. Ya beliau berdagang dengan cara apa? Dengan cara konsignasi beliau ambil peralatan apa peralatan tani dari satu toko milik orang Yahudi kemudian dia tawarkan kepada orang-orang kepada para petani dan kemudian akhirnya laku kemudian dia bayar terus demikian sampai kemudian 10 hari dia berhasil mendapatkan keuntungan berupa emas sebesar biji kurma yang dengan emas sebesar biji kurma inilah kemudian dia menikah dengan seorang wanita ansur dan ketika Abdurrahman bin Auf meninggal beliau meninggalkan harta kata para ulama sebesar 100 juta dirham. Satu dirham berapa? 2 juta. Eh, 100 juta dinar. Kawan. 100 juta dinar emas. Satu dinar berapa? 2 juta setengah. Kali 100 juta berapa ya? Banyaklah. Kawan. Padahal harta beliau selebihnya tadinya sudah diinfakkan, tapi masih tersisa itu 100 juta dinar. Nah, Amr bin Auf sahabat yang kaya raya, kedatangan 3 orang mulia dalam sejarah umat Islam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kemudian ditanya ada apa? ini ya? Kami ingin numpang makan. Akhirnya disediakan makanan yang banyak. Dipotonglah kambing satu ekor. Setengahnya digulai, setengahnya dibakar. Kemudian dihidangkan di, di minuman-minuman yang segar. Dihidangkan buah-buahan yang segar. Melihat makanan terhidang di hadapan Rasul. Rasul kemudian menangis. Kata Rasul, sisakan sebagian ini untuk Fatimah putriku. Fatimah jarang sekali makan seperti ini. Sudah itu kata Rasul kemudian la tusalunna yauma idzin Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang kalian rasakan hari ini. Jadi Pak nikmat yang Allah tanya kepada kita itu bukan hanya yang besar-besar, Pak. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya harta banyak bukan, tapi makanan setiap hari kita makan itu juga itu nikmat, Pak, yang Allah nanti akan tanya kepada kita. Dan kita jarang mikir itu kan, kita lapar makan, oh, udah orang makan aja. Jarang berpikir ini nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah Allah berikan pada kita. Ya, makanya, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah menyatakan hamba ini telah bersyukur kepadaku. Dalam uh, dalam hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu kala Rasulullah SAW afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ini sebaik-baik fikir. Ya, jadi kita lagi sendirian di mana saja, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, lagi di kendaraan naik motor, ucapkanlah ilaha ilaha illallah ilaha. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, Perbanyaklah ya, kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena Bisan kita ini, kalau sering mengucapkan La Ilaha Illallah akan mudah nanti mengucapkan La Ilaha Illallah saat kita wafat. ucapkan La Ilaha Illallah. Ini malu ucapkan Allah, Allah, Allah. Mengucapkan nama Allah. Afzalul Wicri La Ilaha Illallah. Ya. Wa Afzalul Doa Alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah disebut sebaik baik doa? Karena kita nggak minta apapun kepada Allah, kita cukup mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah akan tambah nikmat tersebut. perlu doa, nggak perlu minta. Kita cukup mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah pasti akan tambah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'anam Allahu Ala Abdi Niyamatan. Tidaklah Allah, ya. Yeah? memberikan nikmat kepada seorang hamba faqala lalu hamba yang diberikan nikmat itu berkata alhamdulillah dia mengucapkan alhamdulillah illakan allazi a'ta afdala mimma akhadha kecuali Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil maksudnya gimana nih jadi kalau ada seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah lalu nikmat itu Allah cabut tapi dia mengucapkan Alhamdulillah Maka Allah akan berikan ganti Dari nikmat yang sudah Allah cabut itu Dengan yang lebih baik Ini berat pak Ini berarti dia bersyukur dalam keadaan mendapatkan Musibah Berat ini, pak Ya, Berat Ini, ya. ini ada kaitannya dengan kisah seorang Laki-laki yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sabar itu akan disebutkan. Ada seorang laki-laki yang Allah subhanahu wa ta'ala uji. Dengan apa? Dengan Allah cabut nyawa anak kesayangannya. Jadi kita punya anak misalnya lima kan. Dari lima anak lima anak tersebut, enggak semua itu anak kita sayangi. Pasti ada satu anak yang paling favorit gitu. Yang paling kita cintai yang paling kita sayangi, yang paling sering kita peluk-peluk, kita cium-cium, Ibu. Anak yang paling kita sayangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuji seorang hamba, maka Allah akan wafatkan anak yang paling kita sayangi itu. Cabut nyawanya. Sesudah dicabut nyawanya, lalu Allah putus seorang malaikat untuk melihat keadaan hamba ini. Kalau Allah tidak utus malaikat, Allah tahu enggak? Kondisi hamba ini, tahu, tidak perlu utus malaikat Allah tahu, tapi Allah utus Malaikat, kemudian Allah tanya kepada malaikat ini Apa yang kau lakukan Kepada hambaku, kata malaikat ini Kami telah mencabut Nyawa ya, Anak kesayangannya Kemudian kata Allah Apa yang dilakukan oleh hambaku ini Ketika nyawa anak kesayangannya dicabut Ya, Hamidaka Wastarjakan Ya, HambaMu ini memujimu dan beristirja kepadaMu. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dia juga mengucapkan alhamdulillah hamidakan Jadi dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat ini, ya, bangunkan untuknya ibnilahu baitan fil jannah. Ya, bangunkan untuknya satu rumah nanti di surga. Dan namakan rumah tersebut Baytul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita, kalau nikmat itu Allah cabut, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini ada satu hadis ini yang luar biasa indah ini mengenai keagungan ucapan alhamdulillah. Hadisnya panjang, makanya enggak saya terjemahin, enggak cukup tempatnya. Anam bin Umar dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna 'abdan min ibadillah pernah menceritakan kepada para sahabat mengenai seorang hamba daripada hamba-hamba Allah ada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Kala yang hamba ini Berdoa Ya Rabbi lakal hamdu Wahai Tuhan ku bagimu pujian. Kama yang bagi hijalali wajhika Wa'azini sultanik Yang pujian tersebut ya, Setara dengan Keagungan wajahmu Dan kebesaran kekuasaanmu Hafal gak apa ini? Doa ini Rabbi lakal hamdu Baik ya, kita baca sama-sama. Rabbi lakal hamdu. Kama yambagi lijalali wajhika wa azimi Ya, boleh Rabbi, boleh juga Rabbana ya. Rabbana lakal hamdu kama yambagi lijalali wajhika wa azimi Artinya apa? Ya Tuhan kami, bagimu lah pujian. Yang pujian itu setara dengan keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Hamba ini sering mengucapkan ucapan itu. Fa'abalat bil malakain. Falam yadriya kaifa yattabaniha. Maka bertengkarlah dua malaikat. Kenapa dua malaikat bertengkar? Karena keduanya enggak tahu bagaimana menulis Catatan pahala bagi orang yang mengucapkan seperti ini. Dia memuji Allah, tapi pujiannya setara dengan keagungan Allah. Keagungan Allah kayak gimana? Gak terbatas. Ya. Memuji Allah setara dengan kekuasaan Allah. Gimana ini nulisnya? Maka dua malaikat bertengkar. Faswada ilallah kita ada. Maka keduanya naik kepada Allah, melapor kepada Allah. Fakala. Lalu keduanya berkata. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, inna abdan qalama qalatan la nadri kafanat tubuhha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan yang kami enggak tahu bagaimana menulis pahalanya. Kalau Allah, Allah kemudian berfirman, wahai allah mubimakala abdu dan Allah sesungguhnya sudah tahu apa yang diucapkan oleh hambanya. Malaikat enggak enggak lapor Allah juga tahu sebetulnya. Tapi Allah kemudian berfirman apa? Mada qala abdi? Apa ini ucapkan oleh hambaku? Qala kedua malaikat itu berkata, Ya Rabbi innahu qal, Wahai Tuhanku sesungguhnya hambamu ini berkata, Laka alhamdu ya Rabbi kama yan bagi lijalali wajika wa'azimi sultani. Hambamu ini berkata, la ya Rabbi, kamayan bagiri jaladu. Di jaladu wajib kau hadir wa Sultan. Fakal Allah maka Allah kemudian berfirman, lahu ma kepada dua malaikat ini, uktubuha, uktubaha, karena kaulah Abi. Tulis saja. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh hambaku. Jadi enggak perlu ditulis pahalanya. Tulis saja ucapannya. Hatta yalkani sampai hambaku ini bertemu denganku, faajziah hubiha. Lalu aku akan membalas langsung ucapan kerba itu, Pak. Kalau Allah mengucapkan seperti ini ya, saya yang balas langsung, itu artinya balasannya tidak terbatas. Ini kan sama seperti pahalanya saum kan? Pahala saum itu, ya. Wa ana ajazihi kata Allah dan Akulah yang nanti akan membalasnya langsung. Ini artinya apa? Pahala saum itu tidak terbatas pahala yang lain itu ada hitungannya Pak Sadaqah ada hitungannya berapa ya hitungan sedekah matalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kama tsalihabatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbatin 700 kali lipat salat berjamaah ada hitungannya 27 kali lipat 27 derajat semua ibadah ada hitungannya tapi saum tidak ada hitungannya wa ana ajzi bihi aku yang nanti langsung balas pahala saum itu karena apa karena saum itu adalah latihan kesabaran Sawu itu semuanya kesabaran, ya. Dan kesabaran itu nggak ada batasannya pahalanya. Inna ma'yuwaf salbi runa ajraum biqayri hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa batas. Nah ini sama seperti itu. Seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah, ya Rabbi la kalhamdu kamayam bagi lil jalaliwajikawawmi sultonik maka tidak ada hitungannya lagi balasan dari pahala orang yang mengucapkan ini. Allah nanti yang langsung balas ucapan seperti ini. Oleh karena itu, sering-seringlah kita mengucapkan zikir seperti seperti ini. Hafal Pak ya? Hafal nggak tadi? Rabbana lakal hamdu. Ayo kita baca lagi. Rabbana lakal -hamdu. Laka -hamdu. Laka hamdu. Kama yamgidi. Lijalali, Lijalali wajhika wa 'adzimi sultani. Yang belum hafal tanya sama yang udah hafal, catat, ya, supaya kita ini belajar ini ngaji ini ada bekalnya gitu, ada apa, ada, ada oleh-olehnya. Nanti kita ajarkan sama anak kita, kita ajarkan pada istri kita, Bu di rumah banyak-banyak baca ini, ya. <tuh> ya Robbanalakalhamu kamayyam bagi di jalanu wajikal karimu abimisulhani. Wa ya? Karena ini adalah Zikir yang tidak ada batasan pahalanya. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa tulisan alif lam. Ya, dalam ucapan Alhamdulillah Itu kan ada Alif Lam ya kan? Alif Lam ya. Alif Lam pada Alhamdu Ini bermakna istighraq. Istighraq itu artinya bermakna keseluruhan Seluruh pujian Seluruh pujian hanya milik Allah Kita tidak menguji yang lain Seluruh pujian hanya milik Allah Sebagaimana Seorang hamba berdoa kepada Allah Allahumma lakalhamdu kulluh Ya Allah, bagimu seluruh pujian seluruhnya. Walakal mulku kullo, bagimu seluruh kerajaan. Wa ya. biyadikal khairu kullo di tanganmu seluruh kebaikan. Wa ilaika yarjiul amru kullo dan kepadamu kembali seluruh urusan. Jadi seluruh pujian hanya milik Allah. Ketika kita memuji orang, harusnya kita puji orang tersebut dengan memuji Allah bapak baik ya bapak sudah bantu saya alhamdulillah ya segala puji bagi Allah jadi kita memuji orang dahulukan dengan kita memuji Allah karena dia bisa melakukan kebaikan kepada kita atas izin Allah kalau Allah enggak izinkan dia enggak berbuat baik pada kita alhamdulillah nah ini Ungkapan Alhamdulillah Kemudian lanjutannya Alhamdulillahirrabbilalamin Apa Ma makna Rabb Apa artinya Rabb. Ar -rab al rabb Huwal Malik Al-Mutasarrif Makna Rabb adalah Malik, penguasa Al-Mutasarrif Yang mengatur Woyutlaku fil logati ala sayyid ya, Dalam bahasa Arab disebut juga Malik ini adalah sayyid Sayyid itu artinya majikan atau tuan. Wa al-mutasarrif ya, yang mengatur lil islah untuk kebaikan. Wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah. Dan yang demikian itu benar dalam uh, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Rabb adalah al-Malik, al-mutasarrif. Ya, penguasa yang mengatur. Ya. Nanti di ayat berikutnya kita akan jelaskan apa bedanya Malik dengan apa bedanya Malik. Ya. Lihat berikutnya kan Maliki yaumiddin. Di surat Al-Fatihah. Kalau di surat An-Nas Malikin Nas. Ini beda Pak antara Malik dan Malik. Nah, makna Rabb ini adalah Malik penguasa. Ya. Penguasa, pemilik. Penguasa itu artinya pemilik. Ya. Pemilik. Kata Rabb tidak boleh digunakan bagi selain Allah. masuk insyaallah. Kecuali dengan menyandarkannya kepada sesuatu. Semisal Rabbud Dar, tuan tanah. Ya. Adapun kata Ar Rabb maka tidak boleh digunakan kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah Ar Rabb. Jadi yang betul-betul malik betul-betul penguasa itu hanyalah Allah. Sedangkan selain Allah itu bukan bukan pemilik, bukan penguasa. Ya. Jadi kalau pakai alif lam ar-Rabb, maka itu hanya milik Allah. Sedangkan manusia boleh menggunakan kata Rabb tapi harus disambung dengan Rabb apa? Misalnya Rabbud Dar tadi, ya, pemilik tanah. Ya, Rabbul Bait pemilik rumah, ya. Jadi ada sambungan sambungannya. Kita lanjutkan, biar selesai ini satu ayat. Kemudian, makna al-alamin. Apa yang dimaksud dengan al-alamin? Al-alamin adalah jama' dari al-alam. Apa itu al-alam? Al-alam adalah segala sesuatu yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi, Rabbul Alamin artinya pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu. Ya makrokosmos mikrokosmos seluruhnya milik Allah di langit di bumi di antara keduanya seluruhnya milik Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Firaun qala firaun wama rabbul alamin ya. Firaun berkata apa itu rabbul alamin ya. Firaun aja pengen tahu tuh makna dari rabbul alamin nah, kita enggak mau tahu ya. kita enggak pernah cari tahu Firaun aja pengen tahu Maka Nabi Musa menyebutkan Qala rabbus samawati wal-arb Rabbul alamin adalah Rabnya pemilik seluruh Langit dan bumi Wama baynahuma dan apa <coughs> Pada keduanya In kuntum mukinin Jika kalian memang orang-orang yang Yakin. Ini Itu makna Rabbul alamin. Allah adalah Pemilik segala sesuatu Ya, Di langit, di bumi Ya, Segala sesuatu yang ada di alam semesta Ini seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sini dulu pembahasan kita Sampai ayat berapa tadi? Ayat yang kedua Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Kita akan bahas ayat yang ketiga Mbak ada sholat? Ada tanya jawab ya Insyaallah ada tanya jawab uh, Yang mau bertanya nanti kita sediakan kertas Kalau gak mau bertanya juga gak apa-apa Jadi kita bisa langsung makan malam ya. Kemudian tadi kotaknya isi ya Isi Karena buat makan malam selanjutnya. Nah, salah satu amal soleh yang paling agung dalam agama kita itu adalah memberikan makan. Ini kadang-kadang kita suka suka lepas ini, suka enggak enggak apa, suka enggak menyadari. Ya. Nabi saw pernah ditanya, Ayul Islam ya Khair, bentuk Islam yang paling baik itu seperti apa? Bentuk Islam yang paling baik. Orang Islam yang paling baik itu seperti apa sih? Mungkin kalau kita yang ditanya seperti itu, jawaban kita orang Islam paling baik itu yang sering ke masjid. Orang Islam yang paling baik itu yang sering sedekah. Orang Islam yang paling baik itu yang haji berkali-kali. Mungkin kita akan jawab seperti itu. Tapi lihatlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya ayyul islami khair, beliau menjawab Tut imut ta'am. Orang yang Islam yang paling baik itu adalah orang yang memberi makan. Wa taqraussalam dan orang yang mengucapkan salam, 'ala man 'arafta wa man lam Baik kepada orang yang kau kenal maupun kepada orang yang tidak kau kenal. Jadi orang Islam yang paling baik adalah orang yang sering raktir kawannya gitu ya. sering kan? Ya kalau kata Ustaz Ilham Dawrani terutama raktir Ustaz ya, Nah, demikian Allah ala musab, kita cukupkan kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdika wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.